Efektif dina Azza wa Jalla pada kajian yang lalu telah kita bahas mengenai roh dan keterkaitan antara roh dan badan sesuai dengan alam yang sedang dia jalani. Apakah ketika roh tersebut atau kaitan roh dengan badan ketika Manusia berada di alam janin Keterkaitan roh dan badan Ataupun jasad ketika dia berada di alam dunia Dan keterkaitan roh dan jasad ketika dia Berada di alam akhirat Masing-masing alam ini Dan masing-masing keterkaitan antara roh dan jasad tersebut Di masing-masing alam Memiliki hukum yang berbeda-beda Bahkan Semasa di dunia sekalipun, semasa di dunia, keterkaitan ruh dan badan ada terbagi dua, yaitu keterkaitan ruh dan badan ketika dia sedang terjaga dan ketika dia sedang tidur. Pada satu sisi dia disebut sudah meninggal, wafat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tidur itu sebagai wafat. Allah Bintak wafat Anta tsahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidur juga sebagai wafat. Oleh karena itu antara roh dan jasad ketika seorang sedang tidur berbeda hukumnya uh, keterkaitan roh dan jasad ketika dia sedang terjaga. Kemudian kita lanjutkan. <coughs> Wa qala Ali bin Abi al-Iz. Dan kita beriman dengan hari berbangkit serta beriman dengan ganjaran amal pada hari kiamat. Para ulama fid-din rahiman Allah iyyakum. Di sini Imam At-Tahari rahimahullah Menyebutkan salah satu Keimanan ataupun prinsip Seorang muslim Yaitu beriman dengan hari Berbangkit Dan beriman dengan Diberinya ganjaran Setiap amalan-amalan yang dilakukan Seorang semasa di dunia Nanti di hari kiamat Mengenai hari berbangkit Mengenai hari berbangkit Selain dapat dibuktikan melalui hukum nakal ataupun dalil. Dan juga dapat dibuktikan melalui akal. <coughs> Allah subhanahu wa Taala firman dalam surat al-A'raf ayat 24. Qalah biutu li ba'dukum li ba'din adu. Allah Subhanahu wa taala berfirman Turunlah kalian sebagian kalian merupakan musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila Dan kalian memiliki tempat di atas bumi wa mata'un ila Dan kalian bisa bersenang-senang sampai pada saatnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, "Qala fihha ta'hiyu nawafihha, tamuthu naw minha tuqrojul. Dan di bumi itulah kalian akan hidup, dan kalian akan dikembalikan ke dalam bumi, dan nanti kalian akan dikeluarkan kembali dari dalam bumi." Barakallahu fitin azza wa jalla Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman ini kepada Nabi Adam dan kepada Iblis. Menunjukkan bahwasanya di akhir firman tersebut bahwasanya manusia akan kembali dibangkitkan. Dan mengenai dakwah hari berbangkit merupakan dakwah seluruh para nabi dari mulai Nabi Adam alaihi salam Sampai khataman nabiin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan pendapat orang-orang filsafat. Mereka mengatakan bahawasanya. Ya, mereka menuduh bahawasanya. dakwah adanya hari berbangkit. Hanya dakwah yang dilontarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata mereka itu merupakan... Kehayalan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka belum pernah Nabi-Nabi sebelum Rasulullah mendakwahkan adanya hari berbangkit. Ini salah satu pemahaman orang-orang filsafat, filosofi. Dan pendapat ini tentunya dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan menyebutkan bahwasannya, menyebutkan bahwasanya dakwah adanya hari berbangkit dakwah adanya hari berbangkit merupakan dakwah seluruh para nabi contohnya kisah nabi ibrahim kisah nabi ibrahim dalam surat al-baqarah ayat 200 200 sekian ya, 259 atau 256 Wa wa'inqala ibrahim rabbi arini kaya patuhyil mautah Ibrahim berkata, "Ya Allah, hari ini, kaifa tuhyil mauta? Tunjukkan kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan orang meninggal, orang yang sudah mati." Mengapa Ibrahim alaihissalam bertanya masalah ini? Karena dakwah yang dia beri kepada kaumnya, yang dia dakwahkan kepada kaumnya yaitu salah satunya beriman dengan hari berbangkit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab awalan tukun. Apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala. Qala bala. Tentu ya Allah, bagaimana tidak beriman? Aku beriman. Walakin liatuma inna qalbi akan tetapi dengan melihat bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati, hatiku akan lebih tenang. Hatiku akan lebih tenang. Bukan berarti Ibrahim alaihi tidak beriman dengan Adanya hari berbangkit sebelum dia melihat sendiri Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan mayat Bukan begitu maksudnya Dia sudah beriman Sebab kalau dia tidak beriman Bagaimana dia bisa mah mendakwakan kepada orang lain ya Dia mendakwahkan kepada orang lain Sesuatu yang dia sendiri belum Dia yakini Sama sebagaimana yang telah kita bahas pada kajian lalu Mereka yang mengingkari khobar ahad Di antaranya mengingkari adab kubur Padahal doa, minta perlindungan dari adab kubur, setiap hari dia baca. Yaitu, Allahumma ini, audzubika, min adabi jahannam, min adabul qabr. <coughs> dia tidak beriman dengan adanya dengan adanya adab kubur, dikarenakan seluruh. Hadis-hadis yang berkaitan dengan adab kubur, adalah khabar ahad. Tetapi, di dalam doanya, dia meminta, meminta perlindungan dari Allah, dari azab kubur, padahal azab kubur sesuatu yang dia tidak yakini. Ini yang disebut kontradiktif. Oleh karena itu para emak hidin asalamualaikum. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kalau Robi'ari ini kayfa tuhil ma'uta, Ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah awalam tukmin. Apakah engkau tidak beriman? Muncul pertanyaan, apakah waktu itu Allah subhanahuwataala tidak tahu? Bahwasanya Nabi Ibrahim itu beriman sampai di pernulitannya, gimana? Allah nggak tahu, tentu Allah tahu. Ini pertanyaan ini untuk meyakinkan, untuk lebih menekankan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala nggak tahu. Sebagaimana hadis yang telah kita baca mengenai malaikat, ya, yang selalu silih berganti membawa amalan, amalan umat manusia. Dan Allah bertanya bagaimana kalian tinggalkan umatku? Ya Allah, mereka sedang sedang sholat dalam hadis itu disebutkan. Dan Allah lebih tahu apa yang sedang dikerjakan oleh oleh anak Adam. Ya, nggak ditanya juga kepada malaikat, nggak dijawab malaikat juga Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu. Jadi kata Allah untuk Umi, apakah kamu tidak beriman? Allah Allah, ya iya sudah beriman. Walakin liatuma inna qalbi. Tetapi untuk menenangkan hatiku. Dari sini, diambil istimbat bahwasannya yang namanya keyakinan seseorang itu bertingkat tingkat Keyakinan seseorang bertingkat-tingkat. Dan ini berkaitan dengan iman. Makanya prinsip al-tunna wal jamaah yaitu al-imanu yazidu wayangkus. Al-imanu yazidu wayangkus. Yazidu bita'ah yazidu rahman wa yanqutu bi syaitan dia akan bertambah dengan mentaati ar-rahman Allah dan akan berkurang dengan mentaati syaitan jadi para ikhwahiddin azza Allah wa iyyakum ya tentunya ya tentunya setelah nabi Ibrahim melihat langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati tentu keimanannya dan keyakinannya lebih lebih mantap makanya walaqilliyatuma inna qalbi akan tapi untuk lebih menenangkan hatiku, dia tadi sudah beriman, tapi untuk lebih memantapkan. Ah begitu. Nah seperti, apakah kita sekarang yakin bahwasanya eh, adanya azab kubur, siksa kubur, nikmat kubur? Kita yakin? Yakin, ya. Kita yakin. Apakah keyakinan kita sama seperti nanti ketika kita mengalami sendiri? Ah, ya tidak makanya orang kafir sekalipun ketika dia mengingkari adanya adab kubur, ketika dia mengingkari uh, mengingkari hari berbangkit, nanti setelah dia menaksikan sendiri, barulah dia memahami dan meyakini tapi keyakinan pada saat itu sudah terlambat makanya ketika para uh, pimpinan-pimpin Quraisy setelah terjadinya pertempuran badar, dibuang ke sebuah sumur dan Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, karena mereka sedang mereka sudah meninggal, e, apakah fahal wajat faha, fahal wajatum mawa agarabukum hakoh? kata Rasulullah SAW bertanya Rasulullah kepada mayat-mayat pimpinan Quraisy yang dimasukkan dalam sumur, apakah kalian sudah menemukan apa yang pernah dijanjikan Rob kami kepada kalian? dan kata Rasulullah dan kami sudah kami dapati apa yang dulu pernah dijanjikan Rob kami kepada kami, yaitu berupa kemenangan. Jadi demikian para kafir din. Asalamualaikum. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, Kalabala walakiyatumainna qalbi, kalafahud arbaatan mina tairi, fasurhunna ilaika, summa jaa, summa summa apa? Summa jaa laala kulli jabil minhunna juzaa. Kata Allah, Coba kamu cari empat ekor burung, kemudian kamu cincang-cincang dan dan kamu bagi empat cincangan ini ya yang empat oh, empat ekor itu di di diaduk, dicincang-cincang, kemudian masing-masing dibagi empat cincangan, yang satu masing-masing cincangan diletakkan di di satu bukit. Summadu hunna yaftina kasaya. Kemudian panggil, panggil burung itu dan mereka pasti akan datang kepadamu. Ah jadi demikian para ikhwan fillah azza Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ya sudah mampu menciptakan makhluk seperti ini ya. Bagi tentu untuk membangkitkan suatu hal yang sangat mudah. Makanya dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyah ala urushiha. Yaitu tentang seorang yang sedang berpapasan ataupun melintas suatu kampung yang sudah hancur dan dindingnya sudah menimpa uh, menimpa atapnya wa yaqawiyatu ala urusyihah kata orang ini qala anna yuhyiha allahu ba'da mautihah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang ini setelah mereka meninggal nah ini maksud di benaknya qala anna yuhyiha allahu ba'da mautihah bagaimana mungkin begini Allah subhanahu wa taala bisa menghidupkan, karena dia lihat mayat-mayat sudah bergelimpangan, ya sudah menjadi tanah, tinggal rangka. Hmm. Kemudian Allah subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya. Tamaatahu allahu miata'an. Kemudian Allah subhanahu wa taala mematikan orang ini selama seratus tahun. Tamaatahu allahu miata'amin. Tuma baga. Kemudian dia bangkitkan. Kalimat Ba'asa. Suma Ba'asa. Kalau kamu labis kata Allah. Berapa lama kamu tidur? Kalau labis-tu yawman atau yawm. Ya aku tidur paling satu atau dua hari. Kata? Kata orang ini. Paling ya. Satu atau dua hari. Kalau bal labis-ta mi'ata'am. Tidak. Bahkan kamu tidur sudah seratus tahun. Tidur sudah... 100 tahun. Qalabal mi'ata amin, pandur ila ta'amika wa syarabika Kamu lihat makananmu, minumanmu belum berubah. Pandur ila himarika walinaja'alaka ayatan linna. Dan kamu lihat keledaimu. Waktu itu keledainya sudah sudah mati dan tinggal tulang belulang. Kamu lihat keledaimu? Agar kami jadikan keledai mu ini sebagai tanda-tanda kekuasaan kami terhadap manusia. Panthur ilahy ala mi kayfanun siruha summanak lahma. <tik> Kamu lihat bagaimana tulang-tulang keledai ini, ya, akan kami bungkus, ya, akan kami bangkitkan dan kami bungkus uh, kembali dia dengan dengan daging-dagingnya, summanak <tik> tuha lahma. Kalau ma'tabayana kaul an NAllah ala kulli shayin fadil. Ketika dia langsung melihat sendiri bagaimana terledai ya, tulang, kemudian tulang terbungkus dengan apa namanya dengan daging terus sampai sampai keledainya pun bisa berdiri dan kembali hidup. Coba ini satu satu apa namanya keajaiban, ya. satu keajaiban dan Allah subhanahuwataala menunjukkan nah, begini cara kan menghidupkan bukannya susah sekali. Ah begitu. Jadi tidak usah tanya-tanya. Kalau masalah hidupkan umat itu itu urusan kami. Tengok. Tengok, Kamu lihat ini? Itu keledai kan begitu. Keledai gampang sekali menghidupkan. Makanya setelah dia tahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ah, tahu bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi masalah dakwah adanya hari berbangkit itu sudah diembat oleh rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebagaimana tuduhan orang-orang filsafat yang mengatakan hanya Rasulullah saja yang berdakwah seperti itu. Ini merupakan dakwah dusta, ya, yang dilakukan oleh orang-orang filsafat. Kemudian para khaufidin anzal Allah wa iyyakum. <coughs> Demikian juga dakwah Nabi Musa. Dalam surat Thaha ayat 15 sampai 16, Inna sa'ata aatiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari berbangkit akan datang, akadu ukhfiha. Ini kalau kita artikan literat akadu, hampir saja ufiha, aku sembunyikan. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang, hampir saja aku sembunyikan. Kalau hampir aku sembunyikan artinya? dia sembunyikan. Hampir saja aku keserempet. Keserempet? Enggak. Hampir saja aku sembunyikan, berarti Allah tidak sembunyikan. Berarti kita tahu. Ya? Artinya tidak seperti itu, tidak seperti arti literat. Inna sa'ata'a ti'asun Aka adu'ukfiha Sungguhnya ya, Hari kiamat itu Pasti datang Aka adu'ukfiha Dan aku sembunyikan gitu artinya Li ya. Litu jazakullu nafsim bima tasaa Bima ya sa'a Untuk memberi balasan Setiap orang Apa yang pernah dia lakukan Itu jazakullu nafsim bima ya sa'a Bima tas'a a. Fala ya suddanna ka'anha Malla yu'minu biha Wattaba'ah fatarda. Jangan sampai Kamu dihalang-halangi Oleh orang-orang yang tidak beriman Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya Fatarda Hingga kamu, akhirnya kamu juga ikut Binasa Ini artinya ya Mereka-mereka yang tidak beriman dengan hari berbangkit Pasti akan binasa Dan pasti akan celaka Itu dakwahnya Nabi Nabi Musa AS Eh <tuh> Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman surah al ayat uh, 73 fakul nadribu bi ba'dih. Fakul nadribu bi ba'dih. Dan kami katakan pukullah uh, sapi tersebut dengan dengan sebagian anggota badannya. Ini kisahnya untuk menghidupkan apa namanya uh, untuk menghidupkan orang yang sudah terbunuh ya dan tidak diketahui siapa pembunuhnya kecuali dengan menyembelih seekor sapi tetapi karena Bani Israel disuruh menyembelih seekor sapi mereka nyinyir istilahnya sapi sapi yang macam mana yang kuning kuning macam mana uh, kuning macam mana kuning itu kan ada kuning kuningan kuning merah merahan dan begitu kemudian Oh yang kuning begini, kemudian sapi itu kan ada yang masih perawan Ada yang sudah janda, mungkin begitu ya. Oh yang begini, kemudian uh, Sapi yang perawan Kemudian kan masih ada yang Ada yang tidak membajak tanah Dan ada yang membajak sawah Nah begitulah ya. Ini nyinyirnya Bani Israel sampai sekarang Kemudian Setelah itu disembelih, diambilah sebagian anggota uh, Badan daripada sapi Dan dipukulkan kepada yang sudah meninggal kemudian yang, yang meninggal ini berbicara bahwa yang membunuhnya adalah si Fulan kemudian kita lihat jadi orang yang tadi mati tiba-tiba bisa hidup kembali ya, ini bukan sihir ini bukan sihir dan bukan resep untuk menghidupkan orang kembali mati nanti antum pilihlah cari sapi-sapi yang seperti yang dalam soal Baqarah kan begitu dipukulan itu untuk menghidupkan orang mati, enggak ini bukan bukan apa namanya resep untuk menghidupkan orang mati, enggak ini khusus untuk Nabi Musa saja seperti rasulullah sallallam bertapatan ataupun melewati e, kuburan yang kata rasulullah sungguhnya orang ini sedang diazab kemudian rasulullah mengambil pelepah forma dan membaginya dua dan ditancapkan semoga sebelum pelepah forma ini kering akan meringankan azab orang yang ada dalamnya ini dan itu juga khusus untuk rasulullah jadi antum gak usah gak usah nanam di situ itu bukan sunnah menanam nanam tanaman di perkuburan ya ada orang yang agak sedikit cerdik. Wah, kalau hanya pelupah korma kan sebentar hidupnya. Tanamnya kelapa. Kan <SILENCIO> <SILENCIO> begitu, kelama hidupnya. Nah, sebelum kalau sudah 25 tahun dah mulai mati kelapanya, tanamkan ta yang lain. Ya jadi begini jadinya. Makanya kita lihat di perkuburan kaum muslimin itu banyak pohon-pohonan. Nah, dengan latar belakang keyakinan seperti itu. Jadi ini untuk apa namanya? Khusus untuk Nabi Musa alaihi Sadaalik ayyu hillahu Demikian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Mudah sekali. Wa yuriikum ayatihi ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya supaya kalian berakal, supaya kalian dapat berfikir Kemudian para para ikhwah fi din dalam surat Zumar ayat 71, Allah Subhanahu wa ta'ala firman tentang percakapan antara penjaga neraka dengan penduduk neraka. Alam ya'tikum rusulun Tidakkah pernah datang utusan-utusan Rabb kalian yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian dan mengingatkan kalian akan kejadian hari ini? akan kejadian hari ini. Jadi malaikat, malaikat penjaga neraka, ya bertanya kepada penutur neraka. Artinya kalian mengapa sampai, sampai, apa nak sampai ke tempat ini? Tempat ini begitu hebat siksaannya, begitu dahsyat, uh, apa namanya, uh, siksaannya kok sampainya kalian kemari? Apakah dahulu nggak pernah ada orang yang mengingatkan kalian? membacakan ayat-ayat Rob kalian ya, tentang kejadian hari ini tentang adanya neraka seperti ini kemudian kalau mereka menjawab kalau bala ya tentu sudah ya, sudah jadi mereka mengakui mereka mengakui semuanya walakin haqqat kalimatul azab al ghafil tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya uh, Bahwasanya siksaan akan ditimpakan terhadap orang-orang yang kafir, kafir terhadap hari berbangkit. Perikhafidin azza wa jalla Oleh karena itu kita lihat, <coughs> ya, kita lihat orang-orang, orang-orang kafir. Apa alasan mereka? Mengapa mereka mengingkari adanya hari berbangkit? Ya, mengingkari adanya hari berbangkit. Mereka mengingkarinya tentunya atas dasar pemikirannya. Mereka menganggap yang namanya hari berbangkit suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin. Ya. Suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin terjadi. Makanya ketika mereka didakwahi oleh para nabi adanya hari berbangkit. Mereka menjawab. Ya. Mereka akan menjawab Dengan Mereka akan memberi jawaban, <coughs> Apa, jawaban mer... Apa jawaban mereka Di antaranya <kali> Mereka berkata kunna Apabila kami tidak kuna alzaman warufatan apabila kami sudah menjadi tulang belulang warufatan dan sudah menjadi apa namanya sudah menjadi tanah warufatan aina laba ma'usun aina laba ma'usuna hal kan jadilah apakah nanti kami akan kembali dibangkitkan dan akan dijadikan Ciptaan yang baru Kejadian yang baru Tidak masuk akal oleh Orang-orang kafir Bagaimana mungkin Tulang yang tadinya daging Tulang yang tadinya asli daging Kemudian mati, dagingnya sudah entah kemana Tulangnya pun sudah Sudah lapuk dan sudah menjadi tanah Apa mungkin dibangkitkan lagi Dan demikianlah Cara mereka berpikir pada saat itu Orang-orang kafir Ya dan kalau kita lihat ciri-ciri penyimpangan yang terjadi pada kaum muslimin sama seperti ini. Hanya bedanya penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi pada masalah yang lain. Kalau mereka mengatakan kami tidak enggak akan dibangkitkan jelas kafirnya. Ya. Penyimpangan terjadi pada yang lain. Mengapa mereka menolak dikarenakan tidak cocok dengan akal pikiran. Orang-orang kafir, orang-orang kafir ketika menolak adanya hari berbangkit juga dikarenakan menurut mereka tidak cocok dengan akal. Demikian juga bapaknya orang kafir, muasasahnya ataupun pe pendiri, pendiri apa namanya pendiri yayasan kafir ini, yaitu iblis, ketika dia disuruh sujud kepada Adam tidak mau juga dikarenakan. Dikarenakan dasar akalnya. Ah, si Adam pula disujudnya. Dari tanah. Kita dari api. Ada pula api bisa sujud Kepada tanah. Tanah itu kan dibawa dipijak-pijak. Coba api dipijak. Mana mau? Nah, begitulah kira-kira. Ya. Api itu ke atas. enggak mau dia dipijak-pijak. Nah, jadi demikian. Itu juga dikarenakan akal. Makanya manhatnya itu hampir sama. Sampai sekarang. Manhat seltoniahnya itu. Cuman. Mereka tidak menamakan manhat Sironia dirubah manhat para intelektual, ha begitu caranya. Jadi setannya nggak kelihatan, setannya dalam sarung. <tuh> Kemudian awalam yarau. Ya, kita lihat bagaimana Allah subhanahuwataala membantah pemikiran seperti ini ketika mereka membantah. Dakwah Nabi membantah hari berbangkit dengan akal. Allah Subhanahu Wa Taala tidak berarti membantahnya dengan dengan apa? Oh, berkata Rasulullah enggak. Ya. Juga membantah dengan dengan sesuatu yang bisa mereka terima. Nah, begitu. Ya. Ini salah satu usup dalam berdakwah. Ketika satu kaum mereka apa namanya ee, menilai satu dengan perasaan, antum bantah juga dengan perasaan. Bisa enggak? Perasaan dibantah perasaan. Bisa. Perasaan orang kan macam-macam. Yang namanya perasaan itu bisa diputar belitkan. Yang namanya akal bisa diputar belitkan. Ya. Tapi yang namanya dalil, enggak bisa diputar belitkan. Tapi ketika kita membantah dia dengan perasaan, ya kita sesuaikan dulu perasaan ini dengan Quran dan Sunnah, kan begitu. Tapi menurut kacamata dia nanti akan dengan cara perasaan. Menurut perasaan, tapi perasaan ini sudah cocok dulu. Jangan membantah dengan perasaan seperti dia. Rusakan tuh. <tuh> ya. Makanya dibantah, bagaimana membantahnya? Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardh qadirun ala an Bukankah Mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Qadirun <tuh> an <tuh> Maha berkuasa, ya. Mampu menciptakan seperti mereka. Dan menetapkan untuk mereka ajal. Artinya, uh, kapan mereka meninggal. Atau kapan berakhirnya. Ketika orang-orang kafir mengatakan, Gak mungkinlah kami berbangkit. Gak mungkin kami dibangkitkan. Kami sudah mati. Kemudian kami juga sudah tulang-tulang uh, kami sudah hancur lebur, enggak mungkin kami dibangkitkan. Siapa yang mampu membangkitkan? Kemudian dibantah oleh Allah kalau seandainya ya, Allah Subhanahu tidak mampu membangkitkan. Nah, sekarang siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir dahulu mengatakan pasti Allah. Ya, pasti mereka katakan Allah. Makanya terkadang kekafiran orang sekarang itu lebih parah dibandingkan kekafiran orang dulu kalau kekafiran orang dulu kalau ditanya wala'in sa'al ta'uman khalaqat sama watul art layakulun Allah kekafiran orang dahulu kalau ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi <tuh> mereka akan menjawab Allah, kalau orang kafir sekarang siapa yang menciptakan langit bumi, tidak ada terjadi dengan sendirinya <tuh> nah, kan begitu? <tuh> siapa menciptakan bumi terjadi dengan sendirinya karena tata surya tata <tuh> Apa tata surya? Kemudian apa namanya? Galaksi kita namanya apa? Bima Sakti. Sakti. Kan itu ada Mars, Pluto macam-macam lah ya, Bumi dan seterusnya. Nah, ini tadinya merupakan suatu letusan-letusan uh, ion yang ada di matahari, kemudian uh, tersebar dia berupa berupa apa namanya? Berupa pasir. Kemudian setelah jutaan tahun beredar, akhirnya terbentuklah bumi, Mars, Jupiter, Pluto, dan lain-lainnya. Nah begini. Jadi begitu cara mereka berpikir. Ini orang sekarang yang katanya intelektual ini. Orang-orang yang mengatakan kiawan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi? Oh terjadi dengan sendirinya. Bahkan lebih ironi lagi kalau dia katakan dia dari kera. Kalau saya tidak mau mengakui, biar saja dia. Yalah, setelah bapak lah, bapak dari kerah kami enggak itu itu Kami enggak Kami enggak dari kerah bapak saja itu Jadi Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan langit bumi ya Yang namanya menciptakan itu apa artinya Dari tidak ada Menjadi ada, itu yang namanya ciptakan Ya, Dari tidak ada Menjadi ada Asalkanlah Ketika sesuatu itu dari tidak ada Menjadi ada Kemudian yang ada ini di, di, dimusnahkan, kemudian diadakan kembali. Mana yang lebih mudah, mengadakan yang pertama ataukah mengadakan yang kedua? Hah? Mana yang lebih mudah? Yang kedua, ya. orang yang menciptakan listrik, menemukan adanya energi listrik itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu lebih gampang karena sudah sudah mendapatkan teorinya. Semua orang bisa membuat membangkitkan listrik. Tapi yang pertama ini kan begitu? Nah, jadi, kalaulah seandainya dari tidak ada itu kemudian diadakan oleh Allah, itu mudah bagi Allah, apatah lagi setelah Allah hapuskan, diadakan lagi, apalah susahnya? Apalah susahnya? Misalnya, seorang membuat kursi, sebelum itu belum ada orang membuat kursi. Dia pencipta kursi, penemu kursi. Siapa namanya? Namanya Pak Kursi. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Biasanya kan yang menemukan kursi ya orangnya kan yang yang punya nama. Kemudian jadilah ada. Ini kan merupakan satu rancangan, ya. Merupakan satu rancangan membuat kursi. Setelah kursi yang dia ciptakan, dia dia buat, kemudian dia rusak, ya. Dia hancurkan, dia bakar. Tentu akan lebih mudah dia membuat kursi yang kedua. Sangat mudah, kan begitu? Makanya. Kalau seandainya Allah menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan dirinya Yang tadinya tidak ada Menjadi ada ya Kemudian Allah menghapus semuanya Memusnahkan semuanya Apalah sulitnya menjadikan yang Mengadakan yang kedua nah, begitu. Kalau yang Ciptaan yang sulit saja mudah Allah buat Mudah Allah ciptakan Apatah lagi menciptakan sesuatu yang Mudah Seorang misalnya Dia mampu mencipt menemukan pesawat Selular, kan begitu ya Ini satu Apa namanya, satu pesawat yang rumit Kan begitu Sekarang kalau ditanyakan, bisa gak dia Buat alat komunikasi pakai batok, dua Pakai benang Hah? Bisa Orang yang menciptakan selular ini Ya sangat bisa Apalah batok pakai Pakai apa, benang sedang sebulur aja dia bisa buat apalagi kan alat komunikasi alat komunikasi tradisional pakai batok ini kan begitu pakai benang nah, jadi demikian makanya itu akalnya ya, seharusnya mereka menjawab oh iya juga kan seharusnya begitu ya seharusnya kan begitu tapi innakalatah diman ahlabka walakin nolayyah dimayyasha kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu sukai Allah memberi hidayah makanya di sini sebutkan Sahabat Zalimuna illa kufuro. Tamun orang-orang Zalim tidak menginginkan apa-apa kecuali kekafiran saja. Padahal sudah jelas, kalau kita lihat dari segi akal sudah masuk akal. Ya. Kalau kita lihat dari segi akal sudah masuk akal, karena mereka tadi me membantah dari segi akal. Ia ya kita kita bantahlah dari segi yang cocok dengan akal mereka. Ya Begitulah, bagaimana? Namun tetap saja tidak tidak mau menerima. Nah, jadi demikian para Al-Qafidin azza <coughs> <Kemudian, coughs> <tumma> wa Kemudian, ثم اكد سبحانه ذلك وبينه ببينات الافر. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menguatkan hujjah ini lagi dengan keterangan yang lain. Wah <tuh> annu wah wah annu leisa bfi'ilhi bimanzi bimanzla ti gairi al-ladhi yafgalu bialati wal kulfa. Yaitu <tuh> bahasanya Allah subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu tidak seperti orang yang lain orang lain yang makhluk yang lain menciptakan mewujudkan yang membutuhkan alat dan membutuhkan apa namanya benda-benda yang lain yang membantu dia untuk membuat. Ya, ya, si. Apa tadi? Nah, betul. Ketika seorang membuat meja, meja inilah. <tuh> ya, meja ini. Ini kan sangat sederhana. Sangat sederhana. Kaosalah saalus ini, pokoknya bentuknya seperti ini. <tuh> Apakah Antum bisa membuatnya dengan tangan kosong? Antum ambil pohon dikerati-kerati-kerati ya. Gak bisa Padahal sangat sederhana sekali Membutuhkan alat Kalau gak ada alat bisa dibuat? Tidak bisa Makanya beda Kalau kita lihat para ilmuwan menciptakan ini dan itu Apakah dia ciptakan sendiri? Dengan tangan kosongnya Pasti dia menciptakan suatu alat Yang membantu dia Untuk menemukan uh, Apa namanya Menemukan apa yang dia temukan Contohnya seperti apa Seperti Apa misalnya Telepon cara ha? Telepon right. nasir, Telepon vàonaden, so Telepon Ya yeah? Itu memakai alat. Namun, kata Allah Subhanahuwataala, ya, memberi keterangan Allah Subhanahuwataala menciptakan sesuatu tidak bu tidak seperti yang lain-lainnya. Ketika Allah Subhanahuwataala menciptakan sesuatu cukup mengatakan Innama arad shay'an ayyakul lahu kunfayakun sesungguhnya apabila dia mengingink sesuatu dia katakan kunfayakun maka jadilah muncul pertanyaan lagi. Seandainya tidak pakai kalimat kun, bisa enggak Allah menciptakan? <tuh> <tuh> Hah? Apakah posisi kun itu seperti alat? Allah mengatakan kalau dia ingin mengata, membuat sesuatu, dia katakan kun, jadilah. Maka jadilah dia. Sekarang kalimat kun ini apakah sebagai alat? Kalau enggak dikatakan kun, Allah enggak akan bisa menjawab apa membuat? <tuh> Parah efah diin asalamualaikum kalimat kun ini tidak sama seperti mantra dukun. Ya. Kalau mantra dukun itu, kalau dia nggak pakai mantra, sim salabin abra kadabra misalnya, itu nggak jadi. Berarti kekuatannya bukan kekuatan pak dukun, tetapi kekuatan mantra tadi yang didukung oleh jin. Kalau dia tidak sebutkan mantranya, tidak jadi apa yang dia inginkan. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalimat kun Posisinya bukan sebagai mantra Sebagaimana yang dilakukan oleh Para-para para dukun Tidak sama seperti itu Kalimat kun ini ya, Merupakan Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjelaskan kepada kaum muslimin ya, Sebenarnya kalau Allah subhanahu wa ta'ala Diam saja, bisa tidak dijadikan? Bisa Tetapi bagaimana cara menceritakan keantung? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia ingin menciptakan sesuatu ya, ya, ya, ya, ya. Jadi Tidak nyambung dia ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya Kalau Allah ingin, ia terjadi Tidak pakai kun juga tidak akan terjadi Nah begitu ya, ya. Kalimat kun itu menunjukkan apa? Sangat mudahnya Allah menciptakan ya, Sangat mudah sekali Dengan kun saja sudah tercipta langit dan bumi Dengan kun saja tercipta aras Dengan kun saja tercipta kursi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. kun jadi. Jadi jadi. bukan apa namanya? Bukan menunjukkan kalimat kun ini sebagai mantra. Makanya orang-orang apa namanya yang katanya senang menuntut ilmu kedigayaan menjadikan ayat ini innamaa arada syai'an ay yakulalahu kun fayakun diambilah kun, dia kun fayakun dia ingin memukul orang kun fayakun nah jadi kalimat ini dijadikan mantra dengan dia, ya kalimatnya bagus tapi penggunaannya bid'ah, akhirnya jadi juga dia bid'ah. jadi demikian para evakidin, hazinallahu ajiyakum. jadi kalau seandainya Allah subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia yang dari tidak ada menjadi ada, ya apalah sulitnya menciptakan setelah dia apa namanya setelah dia musnahkan kemudian diciptakan kembali Ya apalah sulitnya Jadi demikian para efekudin. Azza wa jalla. Kemudian, kemudian masalah lain, yaitu yang juga berkaitan dengan akal tadi, kita lihat Allah subhanahu wa taala menciptakan umat manusia. Kemudian adanya pergolakan antara yang benar dan yang batil. Sampai adanya peperangan menumpahkan darah. Ya, adanya pertumpahan darah. penyambungan nyawa. Demi menegakkan kebenaran tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan adanya syariat-syariat. Untuk meluruskan umat manusia. Menyebutkan adanya pahala dan dosa. Ya. Tidak mungkin ini semua ya, diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sesuatu di balik itu. Kalau seandainya tidak ada sesuatu di balik kehidupan manusia, tentunya umat manusia pasti akan rusak dan binasa. Karena apa? Tidak ada standar kebenaran. Bagi yang merasa benar, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia mati ya sudah, mati selesai ceritanya. Sebagaimana yang menegakkan kebatiran, kalau dia mati, mati. Ya sudah, habis. Jadi apa keedahnya antara si penegak kebenaran dan si penegak keadilan? Toh setelah dia mati, selesai hampir di situ. Ya. Makanya, ya. Makanya, kalau tidak ada hari berbangkit, maka dunia ini akan rusak binasa. Karena masing-masing akan uh, bertindak semena-mena mumpung dia masih hidup. Ya, mumpung dia masih hidup. Makanya kebanyakan banyak kerusakan-kerusakan mereka apa namanya? mereka-mereka yang uh, tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya hari berbangkit. Ya, banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi dikarenakan pemahaman tersebut. Kenapa? Mereka tidak lagi melihat adanya kebenaran. Yang benar adalah kami. Yang mulia adalah kami. Selain kami, tidak mulia, makanya boleh di binasakan. Sekarang yang mengatakan mulia dan tidak mulia siapa? Tentu kan masing-masing orang. Yang merasa mulia dan membinasakan yang lainnya, tentu mereka yang mempunyai kekuasaan. Kan begitu? Ya. Kita yang berkuasa, mana yang kalah dibinasakan? Tidak ada yang tidak ada yang protes. Begitu. Makanya terjadilah tindak kezaliman. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mengakui adanya Allah dan tidak mengakui adanya hari berbangkit. Tetapi seorang yang mengakui adanya hari berbangkit, dia pasti akan berhati-hati dalam bertindak. Kenapa? Karena dia akan dia meyakini nanti kalau aku bertindak yang semena-mena, pasti akan dibangkitkan. Dan ketika dibangkitkan, urusannya apa? Mempertanggungjawabkan apa yang dia dia lakukan. Nah, jadi demikian, ya. Jadi itu apa namanya fungsi daripada meyakini hari berbangkit. Semasa di dunia ini merupakan hari amal, ya masa amal beramal. Tapi nanti di hari akhirat yaitu waktunya jaza yaitu waktunya ganjaran. Yang baik amalannya semasa di dunia maka di hari akhirat nanti akan mendapat ganjaran yang baik. Yang buruk amalannya di dunia maka di akhirat nanti akan mendapat ganjaran yang jelek juga, nah, begitu. Dengan demikian manusia akan berhati-hati dalam beramal, berhati-hati dalam bertindak tidak semena-mena dan lain-lainnya karena apa? Karena mengkhawatirkan nasib dia nanti di hari akhirat kelak, yaitu hari berbangkit. <tuh> Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Kiamah ayat 36 ayat sampai 40 ayat. Ayah sabul insanu ayutraka sudah Apakah manusia mengira Dia dibiarkan begitu saja Alam yakunu Tufasa mimmani yumna Bukankah mereka dahulu Hanya se, se apa namanya uh, Berupa Sperma, berupa mani Mimmani yumna, mani yang dipancarkan Eh gitu ya, enggak gagah-gagah Seperti ini, kalau teringat Dulu asal dari mana, ya. malu lah Malu kalau dibalikan ke asalnya semula, jangankan melihat, jangankan memegang. Lihat saja orang sudah jijik. Ya. Tapi kalau setelah begini, wah, udah gagah-gagah begini. Masing-masing kepengin -masing jadi jadi menantu, ada yang kan macam-macam. Ya. Ada yang tertarik. Kalau sudah gagah seperti ini. Tapi kalau mengingat asalnya dari mana? Aduh. Ya. Allah. Saya kira kalau seandainya adalah misalnya di sini setumpuk di media ini saya kira Anton pun risih ya kan padahal dia hadiah enggak ngapa-ngapain di situ saja dia jangan hanya di situ saja dia coba apa namanya alam yakunutu fata min yumna makanya Allah mengingatkan bukankah kalian itu tadi tadi dari karma yang dipancarkan Allah apa yang disombongkan tuh lihat tuh kalau ya. oh, dikembalikan nanti dari awal baru tahu Itulah kira-kira ya yumna Tumma alam ya tunutfatam min yumna tumma kana alaqatan fa kemudian dijadikan segumpal darah dan diciptakan Allah baru bagus dia ya fa ja'ala minhu kemudian Allah ciptakan berpasang-pasangan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan kemudian nah, ini semua ya, ini semua dari mulai berupa sperma kamu lihatlah kamu itu dulu berupa sperma ya Sperma yang dipancarkan, kalau nggak dipancarkan juga nggak jadi seperti ini kalian. Rupa sperma, kemudian dijadikan manusia. Ada berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Hebat kan? Kemudian, Alaih Salikabi Qadirin Alaiyuhi Almuhta, bukankah Mazat yang menciptakan proses seperti ini dapat menghidupkan yang mati? yang mati kemudian dihidupkan, ya gampang sekali sedang dari zat yang sangat hina sekali bisa jadi gagah-gagah seperti ini ya. apalagi yang sudah mati kemudian dihidupkan, ya gampang sekali bukankah zat yang membuat seperti ini ya. yang menciptakan kalian dari yang seperti ini maha berkuasa untuk menghidupkan yang mati tentu jawabannya kalau orang yang berakal, dia akan katakan, bala. Tentu. Kalau yang tidak berakal, nanti dulu. Kan begitu nanti. Kita selidiki dulu. Ya. Apa yang mau diselidiki? Apa yang mau selidiki Apa dia tidak yakin? Dia itu dulu dari sperma. Kalau tidak yakin, tidak tahu dari mana lah dia itu. Apa dari perut hitam? Tidak mungkin. Nah, jadi demikian para Yaqafiddin Azzallahu Iyakum. Jadi proses tadi dijadikan hujah oleh Allah untuk apa? Untuk meyakini kaum muslimin, umat manusia bahwasanya masalah Allah menghidupkan yang mati itu satu hal yang sangat mudah, mudah dan sangat mudah sekali. Mudah sekali bagi Allah. Menghancurkan bumi kemudian diciptakan satu hal yang mudah sekali. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Ah begitu. Kemudian <coughs> dalam Eh. Uh, Kemudian para FVD nasallahu iyakum sebuah hadis yang berkaitan dengan hari berbangkit. Sebuah hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala dia berkata, "Kullu ibni Adam yubla illa azaba illa azabul zambi Bahwasanya semua anak Adam Pasti akan musnah Kecuali ujung tulang ekornya Siapa yang di sini punya tulang ekor dan siapa yang tidak punya Saya yakin semua punya ya Tulang ekor tahu kan tulang ekor, aku kan pernah makan sekolah Tulang ekor Tau lah tulang ekor ya nah, Tulang ekor, setiap manusia insya Allah dia punya Alhamdulillah ya Punya tulang ekor Semua badannya akan musnah Kecuali ujung tulang ekornya Ujung tulang ekor ini tidak musnah. Minhu khuliku munhu minhu khuliku ibnu Adam. Dari situlah awalnya Nabi Adam ciptakan. Wa minhu yurqab. Dari situ kemudian dipasang-pasangkan. Jadi di awalnya dari, dari ujung tulang ekor. Kemudian seterusnya, seterusnya sampai. Jadilah apa namanya Adam yang sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan inna sama tumtiru tiru maparon kamani rijal setelah nanti manusia musnah kecuali tu, ujung tulang ekor maka nanti dari langit akan diturunkan hujan seperti spermanya laki-laki jadi diturunkan di, akan turun hujan seperti spermanya laki-laki anda jangan mikir bagaimana tidak usah dipikirkan bagaimana nah, bagaimana? lebat atau risiko Lagian dipikirkan apa nanti meleleh-leleh begitu? <SILENGALAN> yang jelas kata Rasulullah nanti di hari kiamat akan diturunkan hujan berupa sperma laki-laki seperti sperma laki-laki. Kemudian wayang butuh nafil kubur, kama yang nabat. Kemudian akan tumbuh dari kuburan-kuburan mereka seperti tumbuhnya tumbuhnya pepohonan dari dalam tanah. Ah begitu. Nah, jadi demikian para fakihin, asalamualaikum. Ini mengenai hari berbangkit jadi eh, masalah hari berbangkit ya, masalah hari berbangkit merupakan dakwah dari para nabi terdahulu dan itu bisa dibuktikan dengan akal sehat manusia mengapa saya kaitkan dengan akal sehat, karena bagi, eh, akal yang tidak sehat tidak akan bisa menerima akan apa bisa diterima oleh akal sehat manusia dan cocok dengan fitrah manusia, cocok dengan fitrah manusia, sama dengan adanya Allah Tuhan, ya, adanya Allah itu juga cocok dengan fitrah manusia, fitrah manusia ini menginginkan adanya satu zat yang berkuasa terhadap dirinya, tempat dia menyembah, tempat dia mengadu, itu sudah menjadi fitrah manusia. Kalau ada yang memiliki pemahaman yang lain, ketahuilah sebenarnya dia ini sudah menyimpang dari fitrah yang asli, ya. menyimpang dari fitrah yang asli. Demikian juga hari berbangkit. Hari berbangkit itu merupakan suatu kejadian yang yang mudah dan gampang diterima oleh dan cocok, cocok dan sesuai dengan fitrah manusia, ya. sangat cocok. Sekali lagi bagi yang memiliki akal akal yang masih sehat. Tapi kalau sudah tidak sehat ini yang repot untuk memberitahunya karena akalnya saya sudah tidak sehat. Jadi demikianlah para ulama ya fiddin azinallahu iyakum mengenai mengenai hari berbangkit, ya. Bahwasanya setiap manusia akan dibangkitkan dari tempat dari kuburannya. Kemudian dia akan ee uh, dia akan kembali hidup. Hanya saja, satu hal yang perlu antem ketahui, ketika seorang dibangkitkan, nanti di hari kiamat, dia tidak lagi seperti tubuhnya semasa di dunia. Demikian juga bumi. Bumi tidak lagi seperti bumi ini. Makanya kata Allah, Ya wa ma dalul ardu. Lalu matubat dalu ardo kair ardi wasamawat, yaitu pada hari telah ditukarnya bumi, tidak seperti langit dan bumi sebelumnya. Bumi ini sudah ditukar, tidak seperti bumi yang sekarang ini. Nanti pada hari kiamat. Demikian juga manusianya, manusianya juga sudah berubah apa namanya, berubah ciptaannya, berubah ciptaannya. Tidak seperti ini lagi Sebagaimana uh, Yang ditelangkan dalam sebuah hadis bahwasanya nanti Penduduk Penduduk surga itu <coughs> uh, Akan diciptakan Allah Lebih besar ya. Akan diciptakan Allah lebih besar Seperti Fisiknya Nabi Adam Seperti fisiknya Nabi Adam Panjangnya 60 hasta. Rianto yang kecil kecil gini, nanti hari kiamat panjangnya an 60 hasta, Di mana itu? Ada sepanjang majid, selebar mejid kita ini, ah? Ah itu, itu satu orang ya, itu satu orang. Panjangnya 60 hasta, lebarnya tujuh hasta. Di mana ini? dari sini ke sana lah tiang ini. Ah itu lebarnya, lebar bahunya 7 hasta, panjangnya 60 hasta. Demikian, dibangkitkan nanti. Ya? Jadi aku jangan mikirkan, oh, muat enggak ya bumi ini? Nggak usah mikirkan muat enggak muat, itu urusan Allah. Karena kalau dihitung-hitung, namanya seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir nanti dibangkitkan semua dalam satu tempat. Kan begitu semua dibangkitkan. Kalau besar-besar begitu, -besar apa muat bumi? Orang sudah dibilang, bumi tidak seperti yang dulu lagi. Penduduk neraka itu gigi gerahamnya saya sebesar gunung Uhud. Gimana? hidungnya gimana, kan tangannya gimana? Kalau gigi gerahamnya saya bisa gunung uud dan dalam, dalam sebuah hadis sahih. Makanya antum bisa pikirkan, udah antum beramal saja dan beriman dengan hari berbangkit. Nah, persiapkanlah amalan antum untuk menghadapi hari berbangkit, jangan mikirkan berapa, bagaimana hitung hitung, dihitung hitung. Akhirnya setelah dihitung hitung hitung hitung, sekarang kan orang pak karena namanya banyak para ilmuwan semuanya dihitung, semuanya dimati-matikan mati kah mati kah akhirnya mati sendiri dia karena ini masalahnya masalah gaib tidak bisa dihitung-hitung. Jadi demikianlah para ya. sahabatidin insallahu semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di hari berbangkit kelak dalam keadaan yang terbaik dan menjadikan semua kita menjadi penduduk-penduduk surga Jannatul Ma'im yang panjangnya kata Rasulullah 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Aku luqa'i hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisan muslimin innahu al-waturah Ada yang muncul pertanyaan kalau begitu kalau sudah